Bisnis, Salah satu problem terbesar di dalam pendidikan adalah bagaimana perubahan dunia ini sudah begitu cepat sehingga kita tidak sempat mengurus kurikulum yang benar Waktu saya dulu masih kuliah semuanya adalah tentang hafalan Semuanya adalah tentang bagaimana kita memahami sesuatu Padahal pada saat ini Dengan perubahan yang ada di Google Segalanya menjadi berubah Kenapa? Karena masa depan ini sulit untuk diprediksi Apa yang akan terjadi 5 tahun lagi Apa yang akan terjadi 10 tahun lagi Kita tidak tahu Baik para marketer, para edukator, para pebisnis Selalu berjalan mengikuti berjalannya waktu Dan kita melihat peluang apa yang bisa dikejar Peluang apa yang bisa diambil Ya, Kalau Anda lihat Saya dulu masih ingat Saya kuliah sivil Engineering pada tahun uh, 79-84 ya Kalau Anda lihat pada saat-saat itu Komputer itu tidak ada yang seperti sekarang Sedangkan kita belajarnya komputer dulu ya Fortran, Cobol, ya, Language yang tidak terpakai Begitu kuliah selesai, dunia komputer yang bermain Apa? PC ya, PC berjalan, orang mengira PC akan menjadi Jauh lebih maju, tiba-tiba bergerak menjadi Tablet, sekarang saya kira di atas 50% orang bermain komputer, kutuk-kutuk komputer. Itu di atas smartphone-nya. Artinya cara bekerjanya berubah, orang sudah tidak lagi memakai tuts tetapi memakai touch screen, ya. Dan kehidupan kita juga berubah ikut dengan zaman yang berubah itu. Sehingga kita ketika mendesain sebuah pendidikan haruslah mengajarkan tentang bagaimana mencari informasi. Dan bagaimana beradaptasi terhadap lingkungan yang ada Bukan tentang cara menghafalkan atau belajar sebuah sistem programming yang sangat jelas Tetapi kita harus memahami apa yang terjadi dengan perubahan di dunia ini Saya Tarah Disantuso dengan Business Wisdom Sukses lalu untuk Anda